ولو كره الكافرون الله ما صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah faqat fazalittaqah ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari terutama pada bulan rojab yang sangat mulia ini marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan kita bermohon dan berharap kepada Allah mudah-mudahan sedikit amalan yang baik namun dilandasi dengan ketakwaan hati kita maka akan diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Saat ini kita berada pada bulan Rajab yaitu termasuk salah satu dari al-asyurul hurum bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya bulan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita juga patut untuk memuliakannya sebagian para ulama mengatakan arti memuliakan al-asyurul hurum salah satunya adalah siapa orang yang berbuat baik ada bulan-bulan tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan Dibandingkan kalau dia melakukan hal itu di selain Al-asyurul hurum Sebaliknya orang yang bermaksiat pada bulan-bulan Al-asyurul hurum tadi Maka dosanya juga akan dilipat gandakan Karena itu marilah Di dalam menghormati um datangnya bulan rojam Kita persedikit Maksiat kepada Allah Dan kita berbanyak untuk beribadah Dan mohon ampun kepada Allah SWT Maksiat Al-Muslimin Para ulama juga menganjurkan Pada bulan Rojam ini bagi umat Islam Berpuasa sunnah Samping berpuasa sunnah juga Dianjurkan untuk Banyak bersodakoh serta membaca istighfar Atau mohon ampun kepada Allah wa Puasa sunnah pada Bulan rojab Ada beberapa hadis. Antara lain Suatu saat Nabi ditanya Tentang puasa beliau Di bulan syaban Beliau ditanya Ya Rasulullah Kenapa engkau memperbanyak puasa Pada bulan syaban Maka Nabi menjawab itu bulan alias bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilupakan orang Tidak seperti bulan Rojab dan bulan Ramadan Ini hadis menurut para ulama menandakan bahwasanya bulan Ramadan dan bulan Rojab itu tempatnya orang berpuasa Mayoritas kaum muslimin berpuasa kalau Ramadan adalah berpuasa wajib, sedangkan rojab berpuasa sunnah. Tapi pada bulan syaban lebih banyak dilupakan oleh orang. Karena itu Nabi menghidupkan puasa beliau justru pada bulan syaban. Di sini menurut para ulama menunjukkan bahwasanya memang sejak zaman dahulu kala di zaman Nabi. Banyak umat Islam yaitu kalangan para sahabat yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Rojab, masal musim saat ini banyak tulisan-tulisan di media sosial yang mempertanyakan tentang keabsahan dalil puasa sunnah khusus bulan Rojab. Sebagian penulis tidak ada dalil alias hadis Sahih tentang disunahkannya puasa pada bulan Rojab. Masyarakat al-Muslimin memang menurut sebagian ulama kalau perintah langsung untuk puasa sunnah pada bulan Rojab. Sebagian ulama mengatakan memang tidak ada hadis sahihnya. Namun kalimat ini bukan berarti ada larangan kita umat Islam untuk berpuasa pada bulan Rojab. Karena kalimat sahih di dalam hadis itu bukan berarti lawannya adalah larangan tapi menurut para ulama alul hadis bahwa Hadis itu ada derajat-derajatnya derajat yang paling utama adalah derajat suhi apa itu Hadis dalam derajat suhi, yaitu Hadis yang diriwetkan oleh para perawi yang adil adil dalam periwetan Hadis adalah yang selamat dari sifat kefasikan alias perawi-perawinya tidak banyak berbuat maksiat Orang-orang terpercaya, di ibadah Kemudian yang kedua, prowinya juga adalah bobit Alias prowi yang hafalannya sangat kuat Barangkali kalau dinilai secara nominal Untuk memudahkannya Keadilan prowinya itu nilainya 100 Kemudian kekuatan hafalannya juga nilainya 100 Barangkali demikian Kemudian hadis sahi itu juga hadis yang iti solusanat, sanatnya bersambung. Mulai dari Nabi saw, kemudian diterima oleh nama seorang sahabat, kemudian dari sahabat tersebut diterima oleh nama seorang tabi'in, kemudian dari tabi'in diterima oleh nama seorang utabi'in, ut kemudian diterima oleh ulama berikutnya dengan nama tertentu. Sebut saja sampai kepada Imam Bukhari, Rodiogautalaanul, maka tak kalah semua perawi mulai dari kalangan sahabat yang memang diterima, periwetannya kemudian tabi'in tabiut tabyain, ulama setelahnya, kemudian sampai kepada Imam Bukhari, jika dinilai ternyata adalah ada iti solusanat sandatnya sambung dan setiap orang dari perawih-perawih tersebut memiliki sifat yang adil yang keadilannya itu dapat kita katakan nilainya seratus dan juga bobit yaitu kekuatan hafalannya penjagaan terhadap hadis itu juga nilainya seratus kemudian hadis sahih juga harus selamat dari illah illah yaitu dalam bahasa indonesia penyakit amrun kofiyun yak da'ru sihat al hadis ma'anna zuhiraha assalamat amin Yaitu suatu sifat yang memang tampaknya tidak ada masalah. Tapi andai kata diteliti dengan benar, maka di dalam hadis itu ada permasalahannya. Alias ada pro kontranya, itu namanya illah. Saya sebutkan menurut para ulama contoh misalnya adalah seorang perawi yang tidak menangi dengan kakek gurunya. Provi ini sebenarnya meriwayatkan dari gurunya, kemudian sang guru meriwayatkan dari gurunya lagi, yaitu di atasnya. Yang saya katakan sebagai kakek guru, kakek guru meninggal terlebih dahulu, maka yang tersisa adalah gurunya. Sedangkan sang Provi tiba-tiba menisbatkan hadis yang diriwayatkan itu bukan kepada guru aslinya, tapi mengatakan ini dari kakek guruku. Memang secara akhir hadis ini bisa dikatakan kayaknya itu mutasil tapi setelah diteliti banyak dari pihak mengatakan bahwa Sang Prowi tidak pernah ketemu dengan kakek gurunya. Maka itulah namanya illah. Nah, hadis sahih adalah hadis yang tidak boleh ada sifat terkena illah tadi itu. Kemudian syarat yang terakhir adalah keselamatannya ada salamatu minasyudud. Apa itu syudud? Syaf, yaitu perawi hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan perawi yang lebih kuat. Misalnya, seorang perawi meriwetkan sebuah hadis mengatakan hukumnya makan barang A itu haram. Sedangkan perawi yang lebih kuat mengatakan hukumnya makan barang A itu halal. Maka antara halal dan haram dalam sebuah makanan tentu Menjadi pro kontra Nah hadis suhi tidak boleh Terjadi adanya pro kontra Apalagi kalau kontranya Terhadap orang atau perawi Yang jauh lebih lebih kuat Masa musim Syarat-syarat itulah yang harus dipenuhi Di dalam penentuan Sebuah hadis menjadi hadis suhi Nah bila mana ada hadis diwetkan oleh seorang perawi Tapi lebih rendah sedikit tentang Kedobitannya, kekuatan hafalannya Maka jatulah. Kalau kita katakan Dobitnya hanya 75% Tidak sampai 100% Maka hadis ini bisa jatuh menjadi Hadis Hasan Hadis Hasan itu menurut para ulama adalah Madarul ilmi Mayoritas ilmu yang diterapkan oleh umat Islam bukan menggunakan hadis Sahih, Tapi menggunakan hadis Hasan Masyaul musyibin, bila mana kekurangan dari syarat-syarat itu lebih rendah dari hadis hasan. Saya katakan misalnya kedobitannya, kekuatan hafalannya itu hanya 50% saja. Maka hadis ini tidak lagi dikatakan hasan, tetapi hadis ini turun derajatnya menjadi hadis dhaif. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu tidak serta-merta harus dibuang dan dikatakan ini palsu, tidak sebagaimana saat sekarang kalau kita membaca media sosial internet dan segala macam setiap hadis sahih ada kalangan seperti kelompok-kelompok wahabi mengatakan, yang namanya sahih itu adalah maudho alias palsu, ini keterangan yang tidak benar menurut para ulama ahlul hadith, karena yang namanya do'if itu masih dapat dipergunakan dalam pendalilan untuk fado amal. Yaitu melaksanakan ibadah amal baik. Contoh, melaksanakan puasa pada bulan rocap. Karena puasanya sunnah bukan suatu kewajiban yang tidak puasa pun tidak berdosa. Tidak ada hukuman apa-apa bagi yang tidak berpuasa. Sedangkan yang berpuasa pada bulan Rajab puasanya sunnah dapat pahala ini namanya Fadlul Akmal. Anda kata umat Islam menggunakan dalilnya dengan hadis duaif, tapi bukan hadis palsu maka menurut para ulama masih bisa dibenarkan. Mas Al Musimin. Karena itu kita perlu umat Islam dewasa ini mempelajari hal-hal yang sekecil ini, karena banyak kalangan yang sering kali membingungkan umat Islam. Orang tua-orang tua kita dulu Ulama-ulama kita, sesepuh kita mengajarkan Ayo kita puasa sunnah pada bulan Rojab, puasa rojab Tiba-tiba datang keterangan Itu menggunakan hadis palsu Mau untuk berdosa, bid'ah, haram Tidak boleh Sehingga umat Islam jadi bingung Karena ada stigma macam demikian Dari orang-orang yang tidak mengerti Tata cara melaksanakan ibadah Di dalam pendalilan Bagaimana? Menggunakan hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis daif. Dengan ketentuan oleh para ulama yang berkompeten. Mudah-mudahan dengan sedikit keterangan ini. Kita tetap akan melaksanakan sunnah-sunnah. Tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ulama-ulama kita tanpa harus takut dituduh sesat. Tanpa harus takut dituduh bid'ah Atau hadisnya hadis maudu palsu. Dengan keterangan demikian. Insya Allah amalan yang kita lakukan menjadikan amalan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Ja'anallahu wa iyyakum fil faizin wa atqana wa iyyakum fi ibatis solihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy Ya ayyuhalladzina hamudkhulu fis silmikaffa wa la tattabi'u khutwatisy syaithan innahu lakum 'aduwwum mubin. Shadaqallahu al'adzim. Barakallahu li walakum fi al-Qur'an al-Azim Wa nafa'ani wa'yakum bil-ayati wa zikir hakeem Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa sabi'u al